Mitra bisnis, sejumlah LSM meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang No. 1 tahun 65 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Alasannya, Undang-Undang itu dinilai diskriminatif karena hanya mengutamakan dan mengakui 6 agama saja, serta mengesampingkan agama lain. Ini melanggar kebebasan beragama yang dijamin konstitusi, serta tidak menjunjung tinggi semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Seorang saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang ini menceritakan sikap diskriminatif yang pernah dialaminya. Dia gagal mendapatkan surat kelakuan baik dari polisi hanya karena dia adalah penganut kepercayaan dan bukan agama. Sehingga dia gagal melanjutkan pendaftaran ke sebuah institusi pemerintah. Nah, perlukah undang-undang ini ditinjau kembali? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan CEO Garuda Food, Sudamek. Pasdamek, bagaimana pandangan Anda? Jadi ya, sepanjang mereka e, mengendutkan hatiannya, begitu ya, kepercayaan atau keyakinan itu kan urusan e, secara vertikal langsung antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau memang dia punya keyakinan tertentu, silakan saja. Yang penting, yang penting jangan mengganggu agama yang lain, gitu. Jangan melukain perasaan agama yang lain. Yang penting ke situ. Di sepanjang e, tidak mengganggu, ya silahkan saja merekam. Kita memang kan mengandung kebebasan beragama dan mengandung kepercayaan. Dari dulu, kepercayaan jumlahnya banyak di Indonesia kan sudah dari dulu itu. Bukan baru akhir-akhir ini gitu. Yang penting dalam berorganisasi itu ada aturan mainnya. Ya, jadi jangan belum-belum mau berorganisasi sudah dilarang dulu. Apalagi ya, organisasi itu adalah untuk kebaikan dalam artian untuk meningkatkan keimanan dari rakyat kepada sangkali. Itu kan baik gitu ya. Nah, yang penting pada waktu setelah berorganisasi, lalu dia wasiin dampak terjangnya. Kalau itu membahayakan, katakanlah ketertiban atau keamanan atau menodai perasaan umat agama yang lain, nah itu yang memang pemerintah punya apa hak dan kewenangan untuk campur turun tangan di sana dia. Jadi perlu nggak Undang-Undang Nomor Satu ini direvisi? Ya, jadi sebetulnya kan Indonesia ini kan kalau menurut Undang-Undang Dasar Empat kan jelas memang kita ini adalah negara sekuler ya. Dan sekuler itu bentuknya ke macam-macam dia. -macam ya. Ada yang paling terlalu bebas sampai dengan yang masih cukup ketat gitu. Di mana ada agama resmi. Nah Indonesia ini termasuk yang ambil di tengah-tengah dia. Terlalu sekuler dalam arti apa liberal tidak. Tetapi dalam arti yang terlalu ketat mengambil satu agama sebagai agama resmi juga tidak. Sehingga yang diambil di Indonesia adalah di tengah. Yaitu di mana sekuler itu adalah sekuler di mana Antara lembaga agama dan e, lembaga negara itu bisa e, hidup saling berjampingan dan e, saling berhubungan, saling berinteraksi. gitu. Sehingga antara dua lembaga ini akan bisa saling mempengaruhi. Nah, kalau dilihat dari kata-kata seperti itu, tentunya e, perlu ada dialu antara dua lembaga ini ya. Sedemikian rupa untuk kemanfaatan yang e, tentunya untuk kepentingan banyak orang. gitu. Jadi tidak boleh ya ada pembatasan beragama, Ya, itu kalau dalam negara sekuler harusnya tidak seperti itu. Karena memang jelas-jelas dalam datasan 45 dari sejak zaman dulu direklarasikan, didirikan oleh pendiri republik ini memang prinsipnya adalah prinsip sekuler seperti itu. Jadi negara nggak usah ngurusin agama gitu ya Pak? Nah, kalau dilihat dari kata mata itu, sebetulnya dari negara sekuler memang negara seharusnya itu tidak perlu ikut campur terlalu dalam sampai menentukan apakah satu agama itu boleh atau tidak boleh. Kecuali memang ada satu aliran, satu agama, satu sektor yang memang jelas-jelas dia itu menudai atau melukai perasaan dari agama yang lain. Nah, itu baru di situ memang negara keruntangan. Tapi sepanjang tidak ada persoalan itu, harusnya memang negara lebih baik bersikap akomodatif saja. Demikian sudah Sudamek dan saya Rizal Andika.